sekarang. Baik, berikutnya kita akan kembali menyapa sahabatnya yang sudah bergabung via sosial media ya. Ada Aldi di Twitter. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Buya yang dirahmati Allah, saya hamba Allah. Ada seorang melakukan tukar tambah perhiasan emas ke sebuah toko Buya. Lalu terjadi tukar tambah dengan harga kesepakatan antara orang tersebut dengan pemilik toko Namun ternyata uang yang akan digunakan untuk pembayaran tukar tambah e, orang tersebut kurang Lalu orang tersebut izin sebentar kepada pemilik toko untuk ambil uang di ATM Nah setelah uang diambil lalu dibayarkan kepada pemilik toko Apakah e, transaksi tersebut sah? Jika tidak bagaimana solusinya jika terlanjur terjadi? Baik bukan masalah itu sah, tukar tambahnya sendiri bermasalah kok hmm. Tukar tambah bermasalah emas satu gram harus ditukar dengan satu satu gram, tidak boleh ada kelebihan. Kelebihan uang hukumnya haram. Misalnya saya punya, misalnya saya punya cincin milik anak-anak saya, misalnya cincin dua lima gram saja, cincin lima gram, cuman ini modelnya lama. Yeah. <tuh>. Saya balik ke toko, lalu saya tukar dengan cincin lima gram setengah, haram jadi jadi apa syirik, ada jadi riba. riba, nggak boleh. Nggak aja tukar harus sama. 5 gram 5, 5 gram. Kalau pakai tambah ya nggak benar dong. Pakai tambah tidak? Tidak benar. Kecuali begini. Saya punya emas 4 gram, saya pengin tukar 5 gram, saya tambah 1 1 gram. 1 gram. Berarti 4 sama 1. Begitu boleh. Sebab harus utuh benar. Lah kalau berbeda tidak ada menakan. Mungkin yang, mungkin Anda kalau kami toko kan rugi. Kalau 5 nih. Oh, kalau begitu caranya bukan tuker. Saya jual dulu emas saya yang lama Ya kan? Bayari duit Nanti saya Beli lagi emas yang? Yang baru selesai Kalau ternyata duitnya kurang enggak gampang caranya Dari pihak toko minjemi lagi duit tambahannya Dari kasirnya Misalnya apa? 5 gram harganya adalah 2 juta setengah Ya kan? 5 gram 2 ,5 juta setengah Anggap saya begini Saya menjual emas saya yang 5 gram Masak 5 gram saya jual ternyata dapat 2 juta <tuh> Saya tertarik dengan emas yang 5 gram Tapi baru, model baru harganya 2 juta setengah Saya beli, cuma duit saya kurang Kalau kurang, tidak sah Masuk bab riba Harus utuh, karena uang dengan emas harus dibayar dengan dengan transaksi yang sekontan Dan diserah terimakan dengan, dengan serempak Dia menerima Saya menerima emas, saya menyerahkan duit nah, Kalau kurang 5 juta, oh gampang Kita pinjam saja kepada kasir Toko emas 5 juta setelah 5 juta menjadi 25, saya bayarkan. Berarti saya bukan hutang pembayaran emas, tapi saya utang duit 5 lima juta selesai. Baru saya pergi ke ATM saya bayar utang duit saya bukan utang pembayaran emas. Sebab membayar emas tidak boleh ada yang tertunda. Masuk beberapa tiba. cara kontan gue ya, ya harus kontan. Ini kalau sudah terjadi gimana solusinya? Bu? Allah maha pengampun jangan diulang lagi selesai.